Allahou, Allahou, Allahou, Allah Allahu Saya tinggal dengan orang tua angkat namun kondisi keluarga kami kurang baik Dimana ketika marah, ibu angkat saya mengungkit semua kebaikan yang sudah diberikan kepada saya Sedangkan sampai saat ini saya belum pernah berbakti dengan orang tua kandung saya Apakah saya harus hijrah keluar dari rumah orang tua angkat saya dan kontrak dengan mengajak orang tua kandung saya? Orang tua kandung saya tinggal ibu saya saja. Mohon bantuannya Ustadz. Kalau saran saya iya. <tuh> saran saya iya. Anda kalau sudah tahu mana orang tua Anda yang sebenarnya, maka itu yang wajib. <tuh> Masalah orang tua angkat itu kita perlu kebaikan orang, mengerti kan? Tapi bukan berarti harus tinggal di rumahnya. Dari sisi lain. Pernah kita bahas ya, ada dosa besar yang kita bahas, saya tidak ingat nomornya. Ada namanya menan menan itu termasuk dosa besar orang yang suka menyebut-nyebut kebaikannya. Ya, itu nggak boleh. Ya. Itu <coughs> dosa besar ke-36. Kalau yang pegang bukunya di Haman 103, <coughs> saya ingatkan kembali. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman <kohem> Tentang tidak bolehnya menyebut-yebut kebaikan Jadi itu dosa ya, dosa besar Saya sudah pernah bantu kamu Saya sudah 10 tahun berikan kamu beasiswa Saya sudah biayai kau dada kecil Nggak boleh Sampai sebagian ulama mengatakan karena tegasnya larangan di sini, Sampai-sampai orang tua pun Tidak boleh bilang sama anaknya Nggak perlu Padahal itu anak sendiri ya Apalagi kalau dibalik Anak bilang ke orang tuanya Atau saudara bilang sama saudaranya Itu nggak boleh sama sekali Kata Allah subhanahu wa taala, Allah menjelaskan dalam Al-Baqarah 264 penyebab dibatalkannya pahala bagi orang yang pernah bersadaqa, karena menyebut-nyebutnya. Kata Allah al-Bilalimun Nashirunajim ya ayuuddin amanu la tubtilu sadqatikum bilmani wal aza. Al aya. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai kalian menghilangkan pahala sadaqa kalian dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima suami bilang sama istrinya sudah berapa tahun saya biayai kamu bukankah saya sudah bantu orang tuamu bukankah begini dan bukankah begitu perlu satu hal di garis bawahi teman-teman sekalian ya setiap perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain sebenarnya, sebenarnya kalau kita fikir secara spiritual secara keimanan yang mendapatkan manfaat siapa? saya bukan dia, karena dia hanya mendapatkan secara fisik duniawi saya berikan dia 5000 ribu dia hanya bisa beli air mineral dan segalanya, tapi saya dapat apa? pahala yang besar, mungkin 5000 ribu pahala, tidak tahu mungkin 5 juta gitu kan? makanya Abdullah bin Umar <tuh> beliau kalau tidak datang orang yang datang minta-minta ke rumahnya beliau keluar mencari karena bagi beliau sebenarnya beliau yang membutuhkan pahala itu Bayangkan kalau tidak ada fakir miskin, tidak ada minta-minta. Kita dapat pahala sodaka dari mana? Gitu kan. Kalau tidak ada cobaan, kita dapat pahala sabar dari mana? Nggak ada. Itu warna kehidupan. Ya. Harus difahamin. <kuh> Jadi jangan pernah merasa orang lain butuh sama saya. Keliru, teman-teman sekalian. Kita yang butuh kepada orang, itu yang betul. Keliru. Gitu kan. Ada teman-teman dai nggak mau datang ceramah, Kesannya jual mahal Sebenarnya kalau dia faham Dia yang butuh dengan jemaahnya Bukan jemaahnya yang butuh Karena kalau antum hadir di pengajian anak Seperti ini ikhwa dan sekalian Yang dapat manfaat lebih besar siapa? Saya sebenarnya Antum secara individual Dapat pahala ilmu kan gitu? Bisa diamalkan Tapi saya mendapatkan pahala antum Semua pada antum amalkan Jadi sebenarnya yang lebih banyak mendapatkan manfaat adalah saya Keliru kalau saya nggak datang kebodohan. Saya biar terlambat saya paksain datang harus bisa dengan izin Allah. Gitu kan? Mungkin dengan keniat seperti itu Allah masih membuat antum semua bisa bertahan dalam majelis. Itu sesuatu yang harus dipahami. Jangan selalu merasa diri kita yang dibutuhkan, enggak. Adanya anak-anak sebenarnya kita yang butuh dengan anak-anak itu, bukan anak-anak yang butuh dengan kita. Allah gantungkan kebutuhan mereka pada kita, artinya kita akan bersedekah secara mau atau tidak mau memberikan susunya, memberikan pahalanya besar pada hari kiamat. Coba kalau nggak ada anaknya, bagaimana? Kan gitu, contoh-contoh saja. Ada istri, ada suami, dan banyak dalam dini kehidupan kita semuanya. Jadi jangan pernah sebut-sebut kebaikan. Sudah melakukan, lupain udah. Sudah ada malaikat yang catat. Kita ini enak sekali sebenarnya. Bayangkan kalau setiap amal kita, kita disuruh catat sendiri sama Allah. Bisa gak? Udah ada bodyguardnya. Catat. Nggak pernah tidur rakib dan atid. Bahkan mulianya Allah S.W.T. menyebutkan, atau Nabi saw menyebutkan dalam sebuah hadis kalau seorang hamba melakukan perbuatan dosa, maka rakib akan berkata kepada atid, jangan kau catat dulu, mungkin dia bertobat sebelum malam. Masih saling diingati nih, jangan dulu catat, mungkin dia taubat. Kalau sampai menginap enggak taubat dari dosanya, baru dicatat dalam buku amalnya. <coughs> Seperti itu. Jadi kita sudah sangat dimanjakan sama Allah Swt. Ada pencatatnya. Tinggal berbuat saja. Mau berapa jumlahnya, malaikat sudah ahli, nggak pakai kalkulatornya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang Sahih. Ini saya tahu mungkin orang tua angkat antum tidak hadir ya, tapi mungkin bisa disampaikan ke beliau. Mungkin satu waktu Allahu Alam, Allah buka hidayah. Dia bisa mendengarkan ceramah kita ini melalui YouTube, mungkin dia bisa tersentuh hatinya, kita nggak tahu. Kita doakan. Tapi semua yang hadir di sini bisa ambil pelajaran, tidak boleh sebut-sebut kebaikan. Perhatikan ancaman yang sangat tegas bagi orang yang menyebut-sebut kebaikannya. Salasatun la yukallimuhumullahu wa la yanduru ilaihim yawmal qiyamati wa alim. Al musbilu izarah wal mannanu wal munfiqu halfil kadzib. Ada tiga golongan yang mana Allah Tidak akan berbicara kepada mereka Pada hari kiamat Ini sudah pernah saya kasih contoh ya Kalau kita diundang oleh seseorang Misal presiden undang kita Semua orang yang diundang diajak ngomong Kecuali kita sendiri Nggak dilihat, nggak diajak ngomong Gimana perasaannya Semua orang ditanya kabarnya dari mana asalnya Ini Lewat depan kita nggak ditanya Nggak diajak ngomong sama sekali Padahal semuanya diundang Pasti ada perasaan yang tidak nyaman Ini cuma contoh rasional saja Allah tidak akan ngomong sama mereka pada hari kiamat, <tidak>, tidak akan melihat mereka, dan Allah tidak akan mensucikan mereka di timbangan amal, karena hari kiamat mungkin dosa seseorang 200, pahalanya 198, butuh dua atau tiga pengampunan dosa supaya bisa masuk surga. Ada orang yang Allah maafin, udah deh, dihapusin lima dosanya, udah masuk surga, selamat. Tapi ini tiga golongan ini Allah nggak bantu. Butuh setengah pahala pun Allah nggak bantu Masuk neraka dulu nggak dilihat, gak ada yang ngomong Dan tidak akan disucikan di timbangan hari kiamat Dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih Empat ancaman Yang pertama orang yang memanjam, memanjangkan Pakaiannya melebihi mata kaki Isbal yang sudah pernah saya jelaskan Dan hadis ini pernah saya jadikan hujah atau alasan Ada orang yang bilang Oh isbal itu kan hanya Dilarang kalau sholat Hadis ini menjelaskan bukan masalah sholat di luar sholat pun sama. Ustad saya kalau pakai celana jingkrang mata kaki saya kelihatan jelek kelihatan. Itu persepsi. Ada orang di mall pakai sampai lututnya lebih tinggi nggak dimasalahkan. Ada orang lebih tinggi lagi setengah paha nggak dari permasalahan. Kenapa yang naik di atas mata kaki dipermasalahkan? Kena seorang muslim dalam mengimani tauhid uluhiyah Mengesahkan Allah dari sisi ibadah Adalah meyakini semua yang baik Dan bagus dan indah itu di mata dia Apa yang bagus dan baik Serta indah di mata Allah Yang buruk di mata dia Adalah semua yang buruk di mata Allah Sudah Mau seluruh dunia tidak suka Terserah Yang penting bagi saya Tuhan saya mengatakan seperti ini ya, gitu. Itu namanya mengesahkan Allah Dari sisi uluhiyahnya Penyembahan Allah secara murni Kemudian yang ketiga Ketiga <coughs> Maaf Oh, yang kedua Yang pertama orang yang menjelkan pakai melebihi mata kaki Bagi laki-laki Dari atas ke bawah Bukan dari bawah ke atas Kos kaki nggak ada masalah Yang kedua orang yang suka Menyebut-nyebut kebaikannya Yang pernah diberikan Kepada orang lain Bayangkan ini Pernah berbuat baik loh Disebutin Malah jadi Masalah Dan yang ketiga adalah Penjual yang melariskan Barang dagangannya Dengan sumpah dusta <coughs> Hadith yang lain Kata Nabi s.a.w. Thalathatun layakbarullah minhum sarfan wala adla aqun wa mannanun wa mukadzibu bilqadr. Ada tiga golongan manusia mana Allah tidak akan menerima amal wajib maupun amal sunnah darinya. Yaitu, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, orang yang gemar menyebut jemput kebaikannya. Yeah. Dan orang yang mendustakan kadar mendustakan takdir maksudnya, gitu kan? Jadi ada bahasan kauwah dan kadar iman, rukun iman kita yang ke enam. Kalau kauwah itu keputusannya Allah, kalau kadar kapasitasnya, gitu kan? Jadi Allah sementara menciptakan semuanya, semua ini dengan kauwahnya Allah, keputusannya Allah, dan Allah berikan setiap kauwah ada kadarnya, ada kapasitas, gitu kan? Allah ciptakan lapar kapasitasnya itu supaya laparnya bisa hilang makan nasi sepiring udah itu itu kadar namanya orang capek qbo keputusan Allah ada kadarnya untuk menghilangkan capek itu semua punya qblok dan kadarbar itu rukun iman kita ini <tuh>